Kita pilihkan, malam ini kita persiapkan bersama generasi dangdut terbaru BCD Kita panggil saja ada Desi Tata, Tata. Bersama BCD Best, Kompi News Dangdut Asik Digi AVS Digi Media, dan juga SBR Rental Audio Let cool. love go ZANG